Assalamualaikum saudara berita malam Medisi hari ini Kamis 3 Agustus 2017 dibacakan Ardian Syah. Dinkes PD Jaya copot kepala Puskesmas Pantira karena tidak masuk kantor. Supaya air PDAM ratusan pelanggan di Banda Sakti terhenti. Sayap pesawat Wing dan Lion Air rusak tabrakan di Bandara Kuala Namu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Trans BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94, FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Fase 90,1 FM Noxnal. Berita dan laporan selengkapnya dari Misrum Seram BFM. Sudah terhitung 1 Agustus 2017, Dinas Kesehatan Pidijaya resmi mencopot Muzakir Yakub sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Pantiraja. Hal tersebut dilakukan karena ia tidak masuk kantor untuk menjalankan tugas selama dua bulan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Pirijaya Said Abdullah SA mengatakan pihaknya terpaksa mengganti Kepala Puskesmas Pantiraja. Pasalnya Muzakir Yakub yang jarang masuk kantor selama dua bulan terakhir menyebabkan terganggunya administrasi serta pelayanan kesehatan warga. Menurut Said selama ini Muzakir Yakub hanya sesaat berada di kantor, setelah itu ia langsung pulang. Meski Kepala Puskesmas tidak hadir menjalankan tugas, namun pelayanan kesehatan di Puskesmas Pantiraja tetap berjalan normal karena ada petugas medis yang melayani pasien. Said Abdullah mengaku pihak Dinas Kesehatan telah menegur Sika Muzakir Yaakub yang tidak menjalankan tugasnya tersebut. Namun ia tetap tidak berubah sehingga 1 Agustus Dinas Kesehatan telah menunjuk bakhtiar sebagai pengganti yang sebelumnya menjabat Staf Puskesmas Lung Putu. Jelon supply air PDAM Tirta Pase kepada ratusan pelanggan di kawasan Kutablang Kecamatan Banda Sakti Roxmawe macet total sejak sepekan lalu. Menurut pihak PDAM hal ini terjadi karena kerusakan pipa distribusi akibat proyek drainase di jalan tersebut. Direktur PDAM Tirta Munpase Zainuddin Rashid mengaku telah menurunkan tim untuk mengecek penyebab supply air ke rumah pelanggan di kawasan Kutablang tidak mengalir. Saat tim tiba di lokasi ternyata 6 batang pipa di Jalan Air Bersih telah rusak akibat proyek drainase. Sainuddin mengaku telah meminta kontraktor proyek Drainase segera memperbaiki pipa yang rusak 120 meter itu. Tapi hingga saat ini belum ada tanggapan apapun dari pihak kontraktor. Sainuddin berharap pihak kontraktor bertanggung jawab sehingga suplai air ke rumah pelanggan kembali lancar. Darulun insiden tabrakan dialami dua pesawat milik Lion Group di landasan Bandara Kuala Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis Siang. Tidak ada korban yang terluka dalam insiden ini namun penumpang tetap dirugikan. PR Manager Lion Group Andi M. Saladin mengakui insiden ini melibatkan Lion Air JT197 dan Wing Air IW1252 yang sama-sama dikelola Lion Group. Insiden terjadi ketika Lion Air yang mengangkut 4144 penumpang dari Bandar Aceh tiba di Bandara Kuala Namu pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat bersamaan, Wing Air IW-1252 tengah bersiap-siap lepas landas menuju Nagan Raya di jalur yang sama. Akibat insiden tersebut, sayap kedua pesawat rusak. Seluruh penumpang dipastikan selamat dan tidak ada yang mengalami cedera. Kedua pesawat yang terlibat insiden langsung dibawa ke Apron sehingga tidak mengganggu operasional penerbangan. Lion Group dipastikan bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut bagi penumpang Wings akan diberikan full refund di tempat atau penjadwalan ulang sementara penumpang lain yang memiliki penerbangan lanjutan akan diberangkatkan menggunakan Batik Air. Anda sedang mendengarkan Berita Utama Serambieta. Sudarlan hujan lebat yang mengguyur kota Langsa Rabu malam mengakibatkan sejumlah rumah warga tergenang banjir luapan. Banjir yang terjadi di Gampung Jawa kecamatan Langsa Kota ini tidak berlangsung lama dengan ketinggian air hingga sebetis orang dewasa. Seorang warga gang keluarga Gampung Jawa Harja mengaku air masuk ke rumahnya dan rumah warga lain Rabu malam ketika hujan deras mengguyur. Memasuki tengah malam bersamaan mulai dengan redanya hujan, banjir luapan berangsur-surut. Menurutnya selama ini jika hujan lebar maka daerah itu selalu banjir dan air saluran meluber ke rumah warga. Hal itu terjadi karena saluran air di jalan rel kereta api sangat kecil sehingga tidak mampu menampung debit air yang tinggi yang mengalir dari saluran gang keluarga. Selain rumah warga banjir juga menggenangi jalan T Umar setinggi 30 cm lebih. Genangan air disebabkan tidak lancarnya aliran air ke saluran karena debit air yang ada di saluran sudah penuh. Info Haji 2017 Sudarlun dari 449 jamaah calon haji asal Kabupaten PD tahun ini 388 orang akan berangkat ke Tanah Suci 24 Agustus 2017. 388 CJH tersebut tergabung dalam Kloter 10, sementara sisanya tergabung dalam Kloter 9 dan Kloter 12. Kepala Kantor Kementerian Agama PD Dr. H. Jagfar M. Nur mengatakan khusus CJH Kloter 9 berjumlah 56 orang yang tergabung dalam jamaah asal Pidicaya, Banda Aceh, Sabang, dan Simelu. Sisanya 5 CJH PD masuk Kloter 12 bergabung dengan kabupaten lain. Tahun ini jumlah CJH PD meningkat. Tahun lalu hanya 322 orang, sementara tahun ini 449 orang. Untuk CCH tertua atas nama Abu Bakar Samaun, 87 tahun, asal gampung Mehagu Bambi, Kecamatan Pekanbaru, Pidi. Sementara CCH termuda bernama Afrah Rizki Sukri, 23 tahun, asal gampung Pulau Pisang, Pidi. Dua tokoh ulama yakni Abu Mahyeddin dan Abi Zailani mempesijuk 449 CCH Pidi di Masjid Agung Al-Falah, Kota Sigli, Kamis Pagi. Darulun Klinik Kesehatan Haji Indonesia, KKHI Daker Madinah menginformasikan jemaah haji bernama Agus Salim Mulia Siregar wafat pada selasa 1 Agustus 2017 pukul 13.00 waktu setempat. Agus wafat di halaman Masjid Nambawi dalam usia 66 tahun. Sebab meninggalnya adalah trauma pada tulang leher karena terjatuh. Kepala Seksi KKH Ida Kermadina Edi Supriyatna Nadi Madinah Arab Saudi mengatakan trauma pada tulang leher secara medis bisa langsung menyebabkan seseorang meninggal dunia. Agus yang meninggal kemarin tergabung dalam kloter 2 Embarkasi Medan. Sampai hari ke-6 pemberangkatan total 3 jamaah haji Indonesia meninggal. Sebelumnya Umi Nadiroh Yunus Husin wafat pada Senin lalu di Rumah Sakit Al-Ansor. Jamaah kloter 5 Embarkasi Surabaya ini wafat karena mengalami serangan jantung. Jemaah lainnya yang wafat adalah Indriani Wiono, almarhum berasal dari Kloter 2, Embarkasi Solo. Almarhum meninggal di rumah sakit Al-Ansor dalam usia 54 tahun pada Senin lalu, pukul 07.30 waktu setempat karena penyakit jantung. Darlun cuaca di Madinah Arab Saudi masih panas ekstrim. Kadang panas dengan suhu di atas 45 derajat Celcius, kadang di bawah 45 derajat Celcius. Sesekali ada badai debu. Beruntung jamaah haji Indonesia hingga hari ini belum ada yang sakit akibat suhu ekstrim tersebut. Merujuk data Klinik Kesehatan Haji Indonesia, KKHI, daerah kerja Madinah, sejak kedatangan jamaah haji dari tanah air ke Madinah, Jumat 28 Juli 2017, hingga saat ini ada 11 jamaah yang dirawat di klinik. Mereka menderita sakit bawaan dari dalam negeri, bukan sakit bawaan saat tiba di Madinah. Pihak KKHI telah siap menangani pasien Sebelum keberangkatan jamaah dari Indonesia ke Tanah Suci Untuk menangani kesehatan jamaah mereka dibekali 54 bed dan peralatan memadai di klinik Lalu dokter umum dan spesialis yang selalu siaga Terkait cuaca ekstrim di Madinah, tim KKHI yang bertugas di sektor pemondokan telah melakukan sosialisasi sejak awal Para jamaah diharapkan banyak meminum air putih, memakai masker atau membawa peralatan pendukung Agar terhindar dari paparan sinar matahari